Tapi ada olah rohani Di Ruh Manusia tadi itu menjadi Sehat dan kuat Puasa adalah intinya Wa asasul mujahadah Puasa adalah fondasi di dalam Usahanya manusia Untuk membersihkan diri Wa gatuaradah Dan benar-benar telah datang riwayat Puasa itu adalah Separuh daripada Kesabaran Jadi kalau kesabaran itu 100% 50%-nya adalah puasa Di tubuh manusia ini Ada Satu musuh yang sangat berbahaya Bahkan lebih berbahaya daripada setan Kalau bukan karena Musuh yang ada di tubuh kita ini Setan tidak mampu untuk Menyesatkan kita Untuk merayu kita Musuh itu yaitu nafsu Nafsu ini tidak mungkin akan Bisa dikeluarkan daripada tubuh manusia Karena sudah Qadratnya Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa manusia itu Diberi akal dan diberi nafsu Berbeda dengan malaikat Malaikat itu diberi akal Nggak diberi nafsu, karena itu malaikat Nggak pernah berharap makan sati Nggak ada Malaikat tadi itu ingin kawin Berbeda juga dengan binatang Binatang itu dikasih nafsu Nggak dikasih akal, karena itu tidak ada Binatang tadi itu pingin menghadiri Majelis talim, apalagi malam Sabtu Tapi manusia diberi akal dan dikasih nafsu. ah Di sini tugasnya manusia gimana caranya? Mendahulukan akal, mengikuti aturan akalnya, dan dia harus mentakluk ke nafsunya. Kira-kira kuda balap itu harus mengikuti jokinya atau joki ngikuti kuda balapnya harus bisa mengendalikan kuda balapnya joki itu akal nafsu ini liar asalnya enggak jadi kuda balap, kuda liar ah harus betul-betul dilatih harus betul-betul dijinahkan kuda liar tadi itu sampai akhirnya menjadi kuda yang bisa dibanggakan jadi kuda balap nafsu ini liar ngawur bukan istrinya dilihat dinikmati orang lain disapa masih haram dirangkul nafsu ini liar Tugasnya kamu harus kamu menjinakkan Ketika kamu bisa menjinakkan Nafsu kamu dari itu Dan akal menjadi jokinya Akan jadi bagus Seperti kuda yang liar akan menjadi kuda balap mahal harganya di eh, Disinilah tugasnya manusia adalah Menjinakkan nafsu Dan menempatkan akal sebagai joki Untuk mengarahkan nafsu Tadi itu kepada yang dihalalkan oleh Allah Kepada yang baik-baik. Kepada yang positif. Ah. Cara untuk betul-betul. Menjinakkan nafsu dari itu. Lewat puasa. Puasa itu adalah. Gudburiyaboh. Asasul mujahadah. Puasa. Karena itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an orang itu harus ada usaha keras dalam masalah ini. Nanti Allah akan bantu untuk bisa kita mentaklukkan diri kita. Wal ladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamaal muhsinin. Orang-orang yang berusaha di dalam melaksanakan tugasnya Sebagai hamba Allah Berusaha untuk Mengikuti ajaran Allah patuh terhadap Allah Maka Allah Akan memberikan petunjuk Kepada mereka Untuk melalui Jalur yang diribai oleh Allah Dan sesungguhnya Allah itu selalu bersama Orang-orang yang berbuat baik Dengan membantu mereka, menolong mereka untuk bisa mencapai kebaikan dari itu Usaha terus Dan yang paling ampuh untuk mentaklukkan diri manusia adalah lewat berpuasa Hah? Karena itu Rasulullah bersabda Asawmu nisbu sabar Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran Sabar itu pak ada tiga macam Sabar Daripada Mencegah diri tidak berbuat maksiat Perlu sabar Sabar daripada melakukan ibadah dan taat perlu sabar salat kalau enggak sabar cepat-cepetan balapan jadinya istiqomah perlu kesabaran sabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala puasa ini adalah separuh kesabaran karena bisa Puasa yang beneran ya. Mencegah diri kamu daripada berbuat maksiat Karena puasa itu bukan kuat menahan lapar dan minum. Tapi puasa itu juga mencegah anggota badan daripada berbuat dosa kepada Allah. Puasa itu adalah juga sabar yang perlu kesabaran. Puasa itu adalah ibadah yang perlu kesabaran. Karena juga ada lapar, ada haus, ada mencegah nafsu karena itu, as sabar, dan sabar itu pahalanya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi sallamab sabda, Kullu amal ibn Adam yudha'af, yudha'af lahu. Semua amal manusia ini Enggak persis pahalanya Dilipat gandakan pahalanya Orang kalau berbuat taat itu Pahalanya enggak persis Tapi dilipat-lipat gandakan Lipatan ganda itu macam-macam Al-hasanatu bi'ashri amthaliha Minimal satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia Dilipat gandakan sepuluh kali lipatnya Minimal Tapi bisa lebih banyak Sampai 700 kali lipat Bahkan lebih daripada itu Yang tidak ada tahu lipatan pahalanya Kecuali Allah Karena itu kalau manusia itu mendapatkan pahala Itu bukan berarti bayaran Tuhan kepada manusia, tapi itu fadhlullah wa rahmatuh, tapi itu adalah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada manusia. Kira-kira kalau saya menyatakan begini, ayo. Yang ngasih saya 1000, tak kasih 10.000. Yang untung siapa? Yang ngasih saya 1000, tak kasih 10.000. Yang untung siapa? saya bukan cari keuntungan dari kamu saya mau memberi keuntungan kepada kamu aneh apalagi yang ngasih saya se 1000 tak kasih 700.000 tambah untung kamu apalagi yang ngasih satu saya 1000 tak kasih satu miliar Bu. yang mau beribadah kepada Allah tak kasih surga lebih lagi maaf Karena itu Allah itu ganjar hambanya bukan karena bayaran Tapi Allah ngasih pahala kepada hambanya Itu karena Karena kemurahannya Allah Karena Allah tidak menarik keuntungan daripada kebaikannya kamu Tapi justru kebaikannya kamu dilipat gandakan oleh Allah Dengan kebaikan dari Allah yang tentunya lebih tinggi nilainya dan harganya ma'amila salihan fali nafseh. siapa orang yang berbuat baik bukan berarti telah melakukan kebaikan untuk memberikan manfaat kepada Tuhannya, tapi kembali kepada mereka kemanfaatannya keberuntungannya kembali dirinya sendiri miniman pahala itu alhasanatu bi'ashri amtaliha ilasad idmi'atid bi'atiddefin 10 kali lipat, bahkan sampai 700 lipat, bahkan yang lipatannya, tidak ada hitungannya Apa lipatan yang tidak dihitungannya? Ilas Kecuali puasa. Puasa ini, Tidak bisa dihitung lipatan gandanya. Pahalanya. Tidak perlu dikalikan 10 kali lipat, 700 kali lipat, Kecuali puasa tidak pakai, Dilipat-lipat kan dah. Om byokan, kata orang di Jawa itu. Bayar rakyat bayar ini om byokan. Semau Allah, sudah Allah berikan olen dan Allah tidak pernah memberikan kecil atau sedikit pasti berharga ma siam kenapa? fa karena puasa itu untukku semata ma olen õnnelik, ma olen dan ma olen õnnelik, ma olen õnnelik, ma olen õnnelik, Allah? olen Apakah baca Quran till Allah untuk Allah. Tapi pengakuan puasa hanya untukku. Kenapa? Karena memang puasa ini tidak bisa dibuat-buat. Kalau baca Quran masih bisa dibuat-buat, di enak-enak noh. Nadanya bisa dibuat, salat bisa dikhusyuk-khusyukan. Tapi kalau puasa Apa? Mõu dibuat apa? Ja lue temennan aja ni. Ja ngelak temennan. Illa siya fa'inna uli wa nazibi. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang puasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Orang kalau puasa, siang hari dirinya merasa lapar, dia perlu dan butuh makan. Makanan ada di muka dia, bukan karena kelaparan dan tidak punya makanan, ada di muka dia. Tapi dia ingat dan paham, Allah mengharamkan saya makan saat ini, ditinggalkan. Enggak, saya pertahankan lapar. Hebat. Meninggalkan makan padahal dia lapar karena taat kepada Allah. Siang hari tenggorokan kering. Dia perlu minum. Buka kulkas, lemari es. Botolnya ngeringet. Pengin dia, dia bisa minum saat itu. Enggak ada orang. Dia bisa minum, tapi dia ingat ini haram, diharamkan oleh Allah. Saya bisa minum, tapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Dia pertahankan rasa hausnya karena taat kepada Allah. Lagi syahwat naik, istri ada di rumah. Dia bisa berbuat. Tapi dia tahu haram ini dilakukan. Dia tinggalkan. Orang puasa itu ninggalkan syahwatnya. Karena Allah. Bukan karena gak ada istri. meninggalkan makannya karena Allah. Bukan karena gak ada makanan. Ninggalkan minumnya karena Allah. Bukan karena gak ada airnya. Yang meninggalkan makannya karena aku Meninggalkan minumnya karena aku Meninggalkan syahwatnya karena aku Karena itu aku sendiri yang ganjar Kata Allah Malaikat gak usah gue capur hitung hmm? Begitu gede Pahalanya Puasa dan perhatian Allah Terhadap orang-orang yang berpuasa Hadith yang lain Rasulullah SAW bersabda Lissaimi farhatan, farhatun enda fitrih, wa farhatun enda liqai rabbih. Bagi orang yang berpuasa, Allah sediakan dua kesenangan, dua kebahagiaan khusus, yang tidak Allah berikan kepada orang yang gak puasa. Farhatun enda fitri Ada kebahagiaan khusus ketika dia lagi berbuka Orang kalau sudah puasa berbuka Subhanallah Walaupun ikan mendol Ikan tempe Penyetan terong Senengnya setengah mati Nikmatnya setengah mati Sesungguhnya bukan karena makanannya yang hebat. Tapi karena hatinya orang puasa dikasih kebahagiaan tersendiri oleh Allah. Merasa dia tadi itu syukur. Sekalipun sudah merasakan. Perihnya lapar di siang hari. Keringnya haus ada di siang hari. Tapi dia merasa senang. Ada di waktu bukanya. Itu adalah Satu bentuk kenikmatan tersendiri Dari Allah bagi orang yang puasa Dan nanti di hari kiamat Wa inda Akan Allah sediakan kebahagiaan khusus Ketika bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat Manusia akan dihisap Manusia akan banyak Mengalami muskilah dan kesulitan nanti di hari kiamat. Tapi Allah akan mengombandangkan. Aina as-sa'imun? Liyaqum as-sa'imun. Yang ahli puasa bangun, bangun, bangun. Bangun semua yang ahli puasa. Innal jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, la yadkhulu illa as-sa'imun. Wa idaa dakhaluhu ughliga dhalikal bab. Dibuka pintu surga namanya pintu royyan. Royyan itu pintu yang menyegarkan. Ada orang haus kemudian minum, hilang hausnya nikmat, segar, begitu ya. Bukan minuman penyegar, bukan cap kaki tiga ini. Ini pintu surga, namanya pintu surga. Dibuka khusus untuk orang-orang puasa masuk duluan ke surga. Eh, masuk surga. Orang dalam keadaan kepanasan ada di mahsyar? Orang dalam keadaan gelisah dan gundah ada di mahsyar? Orang puasa, kamu sudah pernah haus di dunia karena Allah? Orang dalam keadaan lapar-kelaparan di mahsyar, orang puasa, kamu pernah lapar karena Allah di dunia. Masuk surga. Masuk surga duluan orang puasa kalau sudah orang puasa yang masuk ditutup pintunya karena itu hati-hati orang yang sering bangun masjid tapi gak puasa Ramadan ngelak kontinu kiamat Masya Allah kalau ngadakan hol, ngadakan maulid luar biasa, tapi gak puasa hati-hati jangan dibuat main-main nanti orang berpuasa Allah akan pamerkan dari kiamat semua orang-orang Ayo orang puasa khusus masuk duluan. Karena apa? Sudah pernah haus karena Allah di dunia, pernah lapar karena Allah di dunia, pernah susah karena Allah di dunia, maka dia suruh senang duluan, suruh minum air surga duluan. Bagi orang puasa Allah sediakan dua kebahagiaan khusus. Kebahagiaan yang diberikan ketika dia berbuka, kebahagiaan nanti ketika dia bertemu dengan Tuhannya ada di mah di mahsyar Allahu Akbar. Baik. Wa khulufu famisaimi atyabu indallahi min rihil miski. Khulufu misaim bau yang tidak sedap dari mulutnya orang yang puasa. Atyabu indallahi lebih lebih harum di sisi Allah. Minrihil rih daripada bau minyak misik. Kalau kamu dikasih minyak misik, kamu sedap luar biasa gitu ya. Allah itu tidak menilai baunya seseorang. Kalau kamu itu kelihatan pakaian yang bagus, mendelik mata kamu. Apalagi kalau kelihatan duit dolar yang banyak. Melotot matanya. Kenapa? Itu adalah sangat berharga bagi kamu. Itu adalah sangat istimewa bagi kamu. Allah tidak menilai rupa, Allah tidak menilai bau, Allah tidak menilai pakaian, Allah tidak menilai penampilan seseorang, tapi Allah menilai kemurnian ibadah. Karena itu kalau ada orang yang berpuasa sudah menjadi satu hal yang wajar, mulut itu bau, tapi itu bukan kehinaan orang puasa. Mungkin orang menghina Baunya enggak enak gara-gara puasa. Baunya enggak sedap gara-gara puasa. Tapi bagi Allah hebat sekalipun dia di hadapan manusia bau tidak enak, tapi di sisi Allah lebih Allah hargai daripada minyak misik. Kenapa? Karena dia diangkat kemuliaannya karena taat dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu bukti orang itu jangan penampilan dohir yang diperhatikan. Tapi kemurnian kamu Sebagai hamba Allah Yang patuh kepada Tuhan kamu ganteng Tapi bintang film Tatuantok Nyanyi terus Dengan orang jelek Rumahnya gede Tapi ahli ibadah Ahli dikir kepada Allah Maka Allah Lebih muliakan Orang yang, yang kedua dari itu Bagus rumahnya Tapi isinya lagu-lagu barat Rumahnya dari sirap, tapi isinya bacaan Al-Quran, maka Allah lebih Ruma rumah itu lebih istimewa di sisinya, karena terisi ibadah kepad kepadanya, walaupun dibandingkan rumah gedong, tapi isinya lupa kepada Allah. dikit duitnya tapi dia gunakan untuk amal khair, maka itu lebih berharga daripada banyak tapi digunakan untuk hambur-hamburan mengadakan resepsi dengan sekian ratus juta, padahal tetangga kanan-kirinya, bahkan kerabatnya lagi menunggu dan terkapar sakit bantuannya. Karena itu, penilaian istimewa di sisi Allah bukan karena penampilan kamu, bukan karena rupa kamu, pakaian kamu, Tapi karna ketulusan hati kamu Dan murni ibadah kaya kamu Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Innallaha la yanduru ila sualikum wa adsamikum Walakin yanduru ila kulubikum Wa niyatikum Hadirin sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Pertempuran Dengan nafsu Ini Perlu bantuan Dengan anda Nafsu ini lawan yang ada di tubuh Ini lebih bahaya daripada lawan di luar tubuh lo ya Musuh di dalam tubuh dengan musuh yang di luar tubuh Lebih berbahaya yang di dalam tubuh Perlu bantuan anda Perlu dukungan Gambarannya begini Kalau anda kelihatan ular ada di muka anda Maka anda cukup mundur akan jauh daripada ular Kalau Anda kelihatan ular di belakang Anda, maka Anda maju ke depan, Anda akan jauh daripada ular. Kalau Anda kelihatan ular di kanan Anda, Anda lari ke kiri, jauh. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak, Anda pukul ular, ular akan kalah dan mati. Tapi yang repot kalau ular di dalam tubuh Anda, di dalam pakaian Anda, ini yang lebih berbahaya, saudara. Orang kafir... Itu adalah musuh yang di luar. Setan musuh di luar. Tapi kalau nafsu musuh yang ada di tubuh anda, ini bahaya. Karena itu orang-orang kafir itu, kenapa kok bisa mempengaruhi umat Islam? Karena nafsunya kita yang kalah. Nafsunya kita enggak, enggak patuh. Nafsunya kita tidak jinak. Akhirnya gampang dipancing dengan nafsu. Subhanallah. Anda ini tidak didatangi dengan tank orang Yahudi. Dengan tank orang kafir ada di sini. Enggak. Dipaksa untuk zina. Enggak. Dipaksa minum homer ganja. Enggak. Anda tidak dikirim itu. Anda dipaksa. Kalau tidak ditembak. Kalau Anda tidak pakai tato Kalau tidak pakai anting-anting misalnya. Enggak. Mereka tahu. Wah, ini nafsunya masih belum kalah ini materi serang ini. Cukup dikasih film-film-film Mandiri. -film, Anda lihat di film-film tadi Anda lihat mereka bagaimana nyanyi dengan pakai anting-antingnya, dia merasa bahagia. Akhirnya ditiru dengan orang-orang pasuruan nyanyi dengan anting-antingnya. Nafsunya masih bergelora ini. Penampilannya Anda lihat, bagaimana mereka dari itu selalu, yang disok itu yang diminum homer, homer, homer. Akhirnya anak-anak muda banyak yang mabuk, karena itu udahlah, sebetulnya yang disensor ada di film itu bukan pakaian saja, tapi akhlak itu juga disensor. Loh orang mabuk, kok ho, minum homer di film-film itu di TV ditayangkan. Akhirnya banyak pemuda yang mabuk sekarang rambutnya kiwir-kiwir itu dikasih warna-warni ditayangkan. Akhirnya banyak yang diciru sama umat Islam. Tato-tato ditayangkan. Banyak tatoan umat Islam. Rusak akhlaknya orang Indonesia karena banyak-banyak melihat film-film barat. Karena itu kalau perlu enggak boleh Begitu sudah film-film barat buatan Amerika, buatan Eropa enggak boleh ada di Indonesia. Yang boleh ditayangkan film yang menjemirkan pendidikan, yang bisa mengajarkan akhlakul karimah. Begitu seharusnya masuk di diskotik, joget, laki sama perempuan, ditayangkan, lakoni gini. Nanti dia bisa mengalahkan penjahat-penjahat. Nanti sama pelacur, loh ini kan rusak akhlak, ini harus disensor. Karena itu, gak ada yang perlu disensor, semuanya gak boleh dipakai. Dan ditayangkan, kalau kepingin akhlaknya orang Indonesia menjadi orang yang bagus. Begitu seharusnya. Ini bahaya, ini bahaya. Jadi bukan hanya sekedar pakaian atau aurat Atau adegan. Tapi juga itu mengajarkan dan merangsang orang untuk bisa ter terjelembab dengan nafsu. Dan akan mengikuti jidupi Arab mereka. Nggak pakai datang orang Belanda, akhlaknya sini seperti orang Belanda sekarang. Nggak pakai orang datang orang Israel, akhlaknya harus ini seperti orang Israel sekarang. Karena itu perlu bantuan Anda. Huh? untuk menjinakkan nafsu kalau sudah begitu InsyaAllah Allah anda menjadi orang beruntung Kenapa nafsu akan menjadi terkendali bagaikan kuda liar yang menjadi kuda balap yang nurut nantinya saha. beruntung kalau ada orang itu membersihkan nafsunya dan akan menjadi sia-sia Orang yang selalu mengotori dan menodai dirinya. Karena itu, jadilah orang yang betul-betul sadar, bahwa nafsu itu akan menjadi menjadikan kamu orang yang hina dunia dan akhirat, jika tidak kamu taklukkan menjadi nafsu yang taat kepada Allah, nafsu yang mutmainnah nafsu yang patuh kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi nafsu mutmainah, akhirnya dia patuh diajak ke masjid nurut diajak majelis taklim nurut puasa nurut baca quran nurut iyamul nurut orang yang punya nafsu yang demikian ini kalau mati maka nyatakan ya ay ya tuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati nafsu yang merasa tenang dengan zikir kepada allah maka ketika mati nyatakan ayo kembali kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala puas dan mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala masuklah dalam golongan hamba-hamba pilihan-Ku kata Allah dan setelah itu masuklah surga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita jadi orang beruntung dunia akhirat permintaan surat al-Fatihah untuk yang meninggal dunia Hajjah Amirah Bapak Fahir Bapak Ismail Ibu Maryam Masyukur Haji Haji Masruhin Baihaqi Baihaqi ya Baihaqi Haji Amina binti Saleh Bapak Dulani Ibu Legi Hastuti Sulhan Siti Sarah binti Abdullah Dahlan untuk yang sakit bagi Abdul Husain Al Haddar Bapak Afandi Haji Fathurrahman Haji Baidawi Abdul Ghani Syarifah Suriyah binti Ali Bahsan dan untuk yang hamil Ibu Asia Maulida anak baru lahir Siti Inayahullah yang punya hajat ibu dia Bapak Abdul Ghafur semoga yang meninggal dunia Allah ampuni segala kesalahannya Allah terima segala amal kebaikannya Dan semoga yang sakit, Allah beri kesembuhan dengan segera, yang sehat, Allah jauhkan daripada segala penyakit. Dan semua yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Dan yang hamil, semoga menyelahirkan dengan selamat. Anak yang akan dilahirkan, maupun anak yang baru lahir, semoga menjadi anak yang Saleh, manfaat dunia sampai akhirat. Al-Hadini akunia salihah. Al